Ik punya een Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pamir saya dan siar dimanapun Anda berada. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang hadir di studio. Pagi hari ini, kembali kita ketemu lagi di sini. Tentu jadi Mama dan Aak. Beraksi. Nah, gitu. Apa kabar, Ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah, sehat. sehat. Keluarga di rumah sehat? Nah, kalau saya lihat dari mukanya sih, ini rata-rata udah pada berkeluarga ya bu ya. Bahkan ada yang udah punya mantu nenek-nenek ya. Nah eh, biasa saja, tidak sebuah sih ada beberapa eh, wanita yang merasa bingung begitu sudah menikah, apakah harus mendahulukan kepentingan suami atau mendahulukan kepentingan orang tua? Pagi hari ini kita akan sama-sama membahas masalah tersebut. Kita ikuti Tausiyah Mama untuk tema pilih orang tua atau pasangan. Silakan. Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi na wa wa rahmatullahi wa nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May fala Mudillala, lahu wa may yudlil fala Ashhadu an la wahdahu la sharikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ...pilih orang tua atau pasangan. dilematis Yang namanya anak wajib bakti sama orang tua. Yang namanya istri wajib berbakti sama suami. Mana yang paling utama di antara keduanya? Kadang-kadang seorang suami bingung... ...nak saya apa istri saya. Seorang istri bingung orang tua saya apa suami saya? Kita lihat ya sekarang. Anda lihat di dalam surat Anisa 36. Wa budulloh walatushriku bihisayan wabilwa idisana. Habis perintah nyembah Allah bakti sama orang tua. Artinya berbakti kepada orang tua nomor dua setelah ibadah kita kepada Allah. Jangan mengabaikan orang tua kita. Namun, yang namanya suami pun wajib berikan apakah kepada istrinya. Liun fiqh saatin min saati. Artinya orang suami wajib berikan apakah kepada istrinya. Yang pertama, bagaimana sih sikap seorang anak kepada emaknya? Sikap seorang suami kepada istrinya? Bingung nih anak. Kepada orang tua wajib bakti kepada istri wajib diurusin. Jangan sampai gara-gara bakti sama orang tua, istri enggak diurusin. Dosa. Resiko Anda menikah dengan seorang perempuan. Jangan sampai gara-gara sayang sama istri orang tua diabaikan, dosa. Dua-duanya wajib direngkuh. Seorang anak laki-laki buat kita orang tuanya, dia wajib bagi kita baginya bakti sama orang tua aluna madza yunfikun kulmaan maa anfaqtum min khairin falil walidaini wal akrobin wal yatama wal masakin. al baqarah 215 kalau ada orang bertanya kepada Muhammad tentang napa yang paling baik napa yang paling baik diberikan kepada orang tua orang tua yang nyari duit tuh jangan lupa tapi jangan lupa yang namanya seorang suami harus ngurusin anak istrinya kewajiban Suatu saat, seorang laki-laki bertanya. Ya Rasulullah, saya ini punya uang satu dinar. Buat siapa yang pertama dahulukan? Uruslah sedekah buat dirimu. Artinya punya satu dinar buat ngurusin kebutuhan kita. Bilang lagi. Ya Rasulullah, masih ada satu dinar yang lain. Uruslah orang yang paling dekat denganmu. Siapa istrimu? Masih ada satu dinar yang lain. Uruslah yang lebih dekat denganmu. Siapa anak-anakmu? Kalau ngelihat hadis ini istri itu wajib diurusin dengan anak-anak resiko. Karena dalam suatu saat Rasul bersabda, satu dinar yang kau berikan kepada pakir miskin, satu dinar yang kau berikan untuk memerdekakan budak belian, satu dinar yang kau berikan buat anak istri dan keluargamu yang paling banyak pahalanya satu dinar yang diberikan kepada keluargamu. Artinya keluarga dulu baru orang lain. Salah. Kalau seorang bapak, seorang ayah, seorang suami... ...memberikan apakah kepada orang lain banyak... ...anak istrinya tidak dikasih, itu salah. Bagaimana tentang perhatian? Perhatian suami harus bijaksana. Ini ibu saya, ini istri saya, ini anak saya. Lihat hadis Nabi. Suatu saat Siti Aisyah bertanya, Ya Rasulullah... ...saya ini... ...pengen bertanya kepadamu... ...siapa yang paling berhak dengan seorang anak gadis? Orang tuanya. Siapa yang paling berhak dengan seorang istri... ...kalau anak gadis sudah menikah? Suaminya. Nanya lagi Siti aisyah Siapakah yang paling berhak dengan seorang anak laki-laki? Orang tuanya, bapaknya. Siapa yang berhak dengan seorang suami, ibunya? Artinya kalau kita ngelihat ...apa yang Siti Aisa tanyakan kepada Rasulullah tadi... Seorang perempuan kalau sudah menikah harus bakti sama suami. Sementara seorang laki-laki kalau sudah menikah bakti sama ibu. Maaf, maaf, kelihatannya tidak adil. Enak banget. Lelaki mah bakti sama emaknya. Lah kita orang perempuan kapan bakti sama orang tua? Cuman sama suami. Makanya jangan salah pilih pasangan. Sunkahulemaratali arba'in limaliha walihasabiha walijamaliha walidiiniha paliqabidatidini taribatya minuka nikahilah orang yang kamu sukai karena turunan kekayaan cantik tampan karena agama ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian akan sengsara artinya apa kalau pasangan kita ngerti agama walaupun sudah menikah tidak akan dilarang dekat dengan orang tua kita jangan cuma kaya doang jangan cuma turunan doang. Jangan cuma tampan doang, tapi yang ngerti agama dan pengamalan agamanya baik. Ibu jangan berkecil hati. Yang namanya seorang perempuan, idah solatil baratuhum saha, wasohmat saroha, wapi dot parja, wato al cajja, kila lah. Udhulil jannah tamin ayi abwabil jannah Kalau seorang perempuan solat lima waktu dikerjakan pada waktunya, puasa bulan Ramadan dikerjakan kalau punya utang buru-buru dibayar saat sama suami menjaga kehormatan dirinya. Rasul bersabda, silakan ibu masuk surga dari pintu mana anda suka mau apa mau. mau. Ngomongnya mah gampang, prakteknya hararesek. Solat di awal waktu kadang-kadang dohor dur dia menyantun TV. ngobrol aja sama tetangga. Ini satu. Yang kedua puasa kalau punya utang belum dibayar. Sekarang bulan puasa, udah mau puasa lagi. Siapa yang masih punya utang puasa tahun kemarin? Ngacung. Marwoto udah nyaut aja. Taat sama suami. Menjaga kehormatan diri. Tuh lihat Taat sama suami satu dari empat saat masuk ke surga. Artinya betapa hebatnya pahala yang Allah berikan. Bagi orang yang taat sama suaminya. Tidak hanya perempuan, tapi laki-laki dan perempuan tidak boleh lepas, tetap wajib berbakti kepada orang tua. Jadi, kita kaum perempuan jangan berkecil hati. Apakah kita harus hormat sama suami, tidak mengindahkan orang tua, atau pada orang tua tidak mengindahkan suami? Salah dua-duanya harus bijaksana memilah dan memilih bagaimana bakti kita sama orang tua bagaimana hormat kita kepada para suami kita lau amartu ahdan bisujudi lighodillah laamartul mar'ata an tasjuda lijawjiha kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud kepada makhluk yang lain aku perintahkan para istri sujud kepada suaminya ...namun Islam melarang seorang makhluk sujud dengan makhluk yang lain... ...maka kita para istri cukup menghormati dan menghargai suami kita. Jadi begitulah agungnya agama kita, agama Islam. Iya, baik itu dia Tau Syamama untuk tema kita pagi hari ini... ...tentang pilih orang tua atau pasangan. Ibu-ibu disiapkan pertanyaannya, nanti ada kesempatan untuk bertanya... ...tapi sekarang kita break sebentar dan kembali lagi di sini di Mamah dan A. Beraksin! Saran saya siapapun anda Yang namanya sudah menikah Lebih baik pindah rumah Misah daripada orang tua Daripada nyampur sama orang tua Itu yang paling aman